マニューファイヤー。 Dan mereka biasanya juga lakukan tuh umpet-umpet gitu. Kalau n g g a k di ujung-ujung tahun di kokop-kokop langsung begitu. Dimana-mana ada galian gorong-gorong yang mana bikin macet segala macem. Jadi ini mereka tuh n gak g p a k a i anggaran bukan mereka tuh irit atau apa. Tapi mereka n gak g tau h gitu apa yang harus mereka lakukan. Yang mereka tau h mereka harus melakukan. Mereka harus cuan, harus untung gitu. Kalau n gak g cuan mereka mendingan diam-diam aja s a y a p a d a gue kerja sampai gue gak dapet duit. Makasih. Oke.、Okay. Pak Edo. 私は1つのパーティーです。 コーデ t ングコーディングコ a ディングコーディングコーディ サラティカーとは違うん2。 Itu harus dirubah total. Itu bersifat negatif. Oke.、Okay. p a k Yopi selamat pagi. Halo selamat pagi dengan Yopi di Bogor. Silakan b a n Yopi. Ya kalau menurut saya memang benar sih mental para pengelola ini, pegawai negeri khususnya ini udah mental korupsi. Kedua untuk pemerintah, ya ini dievaluasi lalu anggaran yang tidak terpakai j a n g k i r tahun itu ditarik kembali ke kas negara gitu. Jadi baru tahun yang akan datang Dievaluasi lagi efektif n gak g proyek-proyek Yang mau diperjakan di tiap tahun itu Mungkin aja ada proyek yang memang Tidak efektif sehingga mereka berpikir u、uh, r g e n i t a s n y a tidak penting Jadi dibiarkan Sampai akhir tahun gitu Jadi ya itu, itu aja、uh, saran saya Ditarik kembali aja anggaran-anggaran itu Kembali d e ke k a s negara、gitu. terima kasih、okay. Berikutnya selamat pagi Pak Sefe Ya、uh, Ini Gini, ini sebenarnya bukan masalah mental Tapi sudah berubah menjadi culture ya、uh, Culture suatu negara Karena gini, waktu saya ini sekarang saya Usia saya 42 tahun ya, waktu m umur 10 tahun aja saya Kita u d a h lihat bagaimana Pemerintah itu kalau bangun jalan itu kan selalu Pada waktu musim hujan ya, itu kalau u d a h ber-ber-ber Akhir tahun itu pasti musim hujan Dulu kita pikir, saya pikir, wah pemerintah ini pintar ya Udah musim-musim hujan dibetulin jalan Tapi ternyata sekarang kan udah cuma ngabisin budget doang Di akhir tahun pakai barang-barang KW Ya lagi kan ya kan Nah Memang sudah jadi culture satu lagi 今スタでのパスタでのパスタでのパスタでのパスタでのパスタでのパスタでのパスタででのパスタパスタででのパスタでのタでのパスタでのパスタでタでのパスタでタでのパスでのパスタでのパスタでのパスタでのパスタでのパスタでのパスタでのパスタでのパスタでのパスタでのパス Tinggal nunggu waktu aja lah Tinggal nunggu waktu seperti Filipina Dimana sumber daya sudah habis, habis Ya kan, gigit jari rakyat Ya kan, paling jual diri Jadi TKW, seperti yang Filipina m a kasih Oke、okay. p a Robin, selamat pagi Selamat pagi Silahkan Pak Robin Ya, ini memang betul tadi kata Bapak sebelumnya Ini sudah k a l t u r e ini Kebetulan saya sendiri juga m e n g a l a m i sendiri Ini pejabat-pejabat sekarang ini sudah berani matap Kepada rekanan juga ini Ini rusak semua ini negara i n Ibu makanya menurut saya ini memang betul harus dirombak dan harus dievaluasi semuanya ini untuk k e h a l t r ini bu seperti itu kalau m emang saya perlu sebut nama oknumnya boleh nggak ibu? Nggak perlu pak. Nggak perlu. Ya tapi memang betul ini bu. Jadi ada pejabat yang matok pekanan jadi w a n i p i r o Nah ini ada iklan w a n i p i r o ini juga jadi menggelitik sendiri. Semua sekarang pejabat w a n i p i r o ini bu. Nah ini tolong ini juga menjadi perhatian semuanya ini teman-teman semuanya ini. Oh, Terima kasih Pak Robin Pak Dani Ya selamat pagi b u s i l a k a n Pak Dani Kita udah tau h itu bukan r a h a s i a Umum lagi ya Bahwa Proyekos <tose> jalan itu kan Ada tender-tender yang <tose> Terhubung lah gitu Dari awal prosesnya aja udah n Gak g betul gitu Tapi ada mafia gitu. Mafia anggaran lah Sekarang negara-negara seperti Singapura atau Malaysia lah, kita c o n t o h n y gak usah jauh-jauh lah ke dibandingnya, nah ASEAN gitu jalanannya mulus-mulus bagus-bagus kita gunung, api, metruk material jutaan sidik, ya kan tinggal ambil aja pemerintah, n gak g usah bayar itu n gak g apa-apa kok asal ada tapi kenapa jalanan p a n t u r a aja ada contoh pada b o l o n g b o l o n g di daerah t u b a n itu kalau saya pulang ke Jawa, gak pernah tuh satu kali jalannya mulut selalu ada、uh, perbaikan jalan, sepanjang tahun itu n gak g betul、nah. Indonesia ini memang perlu ada revolusi lah itu.、Uh -huh. Pak Budi、uh, kalau menurut saya Bu itu menunjukkan kualitas b i r o k r a t terutama yang berada pada、uh, yang m e u renang untuk g a k a n n g g a r a n itu nggak kompeten l o jadi udah namanya korupsi, ditambah lagi nggak kompeten, lalu juga sistem juga nggak jalan, maksudnya ya harusnya kan kalau sistem itu jalannya tidak menunggu presiden atau tidak menunggu menteri kan sistemnya sudah ada. a h a disebut maksud saya, misalnya ada yang namanya budget kan, budget itu kan sudah ditetapkan sebelumnya, terus. tahun sebelumnya bahkan sebelumnya kalau biasanya itu di bulan-bulan Oktober itu sudah selesai, nah nanti tinggal dikerjakan tuh、uh, tahun di 2012, karena bulan Oktober u d a h selesai, nah sebelum sampai a d a d i mulai Oktober sampai Desember itu ada banyak pembahasan yang namanya budget conference, jadi saya gak ngerti itu yang namanya pegawai negeri、Ini、kualitasnya kayak apa sih yang namanya dipenentu nggak nggak apa gak bisa, gak bisa menjadi leader, manajemennya juga jelek sementara di tempat-tempat yang kecil korup, itu kritik yang sangat parah ok p a r u d i sama e l t p a g i pagi,、uh -huh, pagi sebelumnya, s e d i h simple kalau kita di Selasa, kita mengambil t a n g g a n g jawaban ada setiap bulan atau quarterly setiapnya di dalam progres j a dimana harus d e t u t u p n y a kita dalam quarterly tentu ini akan membantu mengorto, merasa setanjang tahun tidak d a dan hanya pertanggung j a w a b n s a t u l a h a r i s e t a p u a じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、 パーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーパーティーパー パリパリ、ディスプロジ n ンド、パルディ、スパニ r ラ、カウントサイアキン、キダカン、スパニカラ、ダネネネ、プレジェリ、プルランウォーラ、アテネ、ベスターアンディ、ディダウン、プロジェリ、アルシャ、トケマノプロジェンサー、ヤンバイ、ペヤキン、プレジェンサー、プレいェンサー、プレジェンサー、プレジェンサー、n レジェンサー、プレジェンサー、プレジェンサー、プレジェンサー、プレジェンサー、プレジェンサー、プレジェンサー、プレジェンサー、プレジェンサー、プレジェンサー、プレジェンサー、プレジェンサー、 Oke、okay, terima kasih Maaf、oh, siang pari k Silahkan komentar Anda Ya komentar saya ini menunjukkan kualitas pimpinannya juga seperti apa gitu loh Ya d a n kalau dia t i a p tahun Bikin anggaran Tidak ada realisasi Tidak ada kontrol Tidak ada review terhadap anggaran yang dia buat Berarti pimpinannya ngapain aja t i a p hari Jangan-jangan kerjanya t i a p hari cuma r a p a t Jalan-jalan asal Bapak Senang sudah selesai ya jadinya begini ya kembali semua kepada pemimpin-pimpinannya kalau pimpinannya benar gak mungkin pekerjaan di bawahannya itu gak terkontrol karena pimpinannya n gak g b e n e r ya maka semua pekerjaan karyawan anak buahnya tidak terkontrol jadilah seperti begini terima kasih Pak ya terima kasih Pak Adi Pak Adi selamat siang selamat siang Pak s i l a k a n Pak Adi ini kan udah berlangsung puluh-puluh tahun ya jadi d i s a m p i n g kualitas SDM yang buruk mentalnya juga buruk jadi kinerjanya buruk jadi ini udah berlangsung memang hasil kerjanya itu n gak g pernah dikerja anggaran-anggaran dana itu n gak g pernah dikeluarkan dikeluarkan akhir tahun itu untuk dihabiskan hanya untuk dikorupsi aja jadi bobrol benar, benar itu mungkin kita harus sewa atau dari orang luar yang benar berprofesional、uh, seperti swasta kalau memang mentalnya udah berjat u h g i t u バイトマカスパディ。